Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du Jamaah, Salat, Zuhur Masjid Baitul Hakam Yang dirahmati Allah SWT InsyaAllah akan dilanjutkan dengan kuliah Zuhur Yang akan disampaikan oleh Belum Terhormat Ustaz Ahmad Yasri M.A. Lanjut saja kepada Ustaz Yasri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillah fala وَمَيُدْلِلْهُ فَلَا هَاتِيَ لَهُ أَشْهَهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَهَدُ أَنَّا مُخَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ اللهم صَلِّي وَسَلِّم مُبَارِكُ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلِ مُخَمَّدٍ كَمَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi ibrahim Fil alamina innaka khamitum majid Wa ba'dah saudara sekalian Sejenak marilah kita sediakan waktu kita Untuk bersama Mentelaah memahami Acaran-acaran Al-Islam Dengan menyertakan harapan Semoga lewat telah siang hari ini Allah anugerahkan kepada kita Pemahaman dan pimpinan Taufik dan hidayahnya Untuk itu Marilah kita buka telah siang ini Dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Hadirin rahimakumullah, Al-Quran dihadirkan oleh Allah ya, Sebagai Sebuah pandangan hidup Bagaimana kita Diajari memandang kehidupan Dengan berbagai macam permasalahan, problema yang kita hadapi itu ya. Supaya apa? Kita mengerti titik-titik ya, sentral pemahaman dari Allah, sehingga kita tidak salah faham. Sebab apapun, ya akan kita jalani sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Oleh karenanya. Quran tidak saja sebagai landasan berpikir juga cara pandang namun kita dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuan daripada saat kita memandang realitas kehidupan ini satu contoh nikmat nikmat ini kebanyakan manusia itu tolok ukur pandangan tentang nikmat ya materialnya kan gitu ya sehingga masing-masing berlomba pada satu titik pemahaman ini saya harus menguasai material sebanyak-banyaknya sebab dengan penguasaan materi saya bisa membeli jabatan bisa dibeli, kehormatan bisa dihargai ya kemudian nambah banyak pengikut sehingga dengan penguasaan material itu saya bisa berbuat segalanya yang salah bisa benar Yang benar bisa salah Yang terhormat bisa dinistakan Yang nista pun bisa dimuliakan Dengan penguasaan material ini Sehingga apa? manusia berlomba kepada satu titik ini Makanya benturan-benturan ketegangan Ya Adu jotos Baik adu jotos ini sifatnya lokal pribadi Maupun antar negara itu hadirin roky magumuloh karena apa ini pandangan materialisme itu ya sebuah pandangan yang tidak sekar bahwa penguasaan materi itulah segala galanya di dalam mencapai kebahagiaan hidup manusia namun realitanya apa realitanya justru manusia dalam hidup di dalam tercekam kalau umpamanya antar negara itu saling perlombaan membangun pertahanan negara, ya untuk apa melindungi dari ekspansi intervensi negara-negara ya, lain dan ketegangan ini skalanya meningkat terus sampai terjadi perang-perang manusia pernah mengalami perang yang tercatat sejarah itu ya perang dunia pertama kedua dan ini skalanya terus meluas tanpa bisa dihentikan ini. Ah, hadirin Quran memberikan pandangan beda ini ya materi nah, ada daya pada materi itu ya siapa yang memberikan daya pada materi bukan materi sendiri ya di sana ada penggerak materi sebab alam selain Allah ini ya itu alam sebab akibat itu ya kalau kita ditanya Dulu mana telur dengan ayam? Ya, kalau saya menjawab karena yang dikatakan tadi ya telur ya duluan telur. Kamu menyebut telur. Ya. Dulu mana telur dengan ayam? Kalau pertanyaan, dulu mana ayam dengan telur? Ya kalau kalau tadi kamu menyebut ayam ya dulu ayam. Gitu ya. Karena tidak menyelesaikan itu ya. Sebab dari alam untuk alam, dari alam untuk alam, tidak bisa ada titik temu maka Islam memahamkan ada pencipta alam. Jadi alam itu bukan ada dengan sendirinya. Jadi ya terbukti hadirin materi itu bisa mati. Tapi materi bisa dihidupkan kembali. Ya, ketika kita hancur coba jasad manusia itu kalau umpamanya diuji materialnya. Ya kalau dalam bentuk cairnya itu ya protein gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk material kerasnya ya karbon gitu ya. Kalau dibakar, ya dilembutkan uji lab, oh iya karbon gitu. Ya. Tapi keapakah dah itu tidak bisa direkonstruksi kembali jadi manusia hidup bisa? Akal mengatakan yang asalnya tidak ada diadakan mampu, apalagi mengadakan yang sudah pernah ada nah jadi kalau alam material tadi yaitu tadi berkutat pada alam asbab ya ini adanya ini karena ini yang itu kalau dirumuskan dalam ilmu biologi bahwa manusia itu biologi biologisnya ini ya rantai kehidupan itu hadirin lohimakumullah kembali kepada nikmat contoh sederhana ya kita hidup rumah tangga kita punya istri ya istri punya suami ini ada kontak gitu ya pertanyaannya gini apakah ini hanya kontak fisik selesai gitu ya enggak kan ternyata dari material yang sama ini kok bahagia ini enggak istri yang menjadi sumber petaka suami jadi sumber petaka dan kebahagiaan kan berarti bukan materialnya gitu ya? ada sinilah hadir r.a maka masalah nikah itu bukan sekedar kontak fisik kalau kontak fisik lu binatang itu kontak fisik gitu ya cuma binatang kan butuh kebutuhan biologis seks gitu ya cuma bedanya binatang itu tidak dikasih akal dan nikmat akal juga ya coba andaikan saya tidak dikasih akal oleh Allah Kadang-kadang tidak dikasih dikasih akal saja, tidak dikasih ajaran bahaya. Mungkin anak saya itu bisa menjadi istri saya, ini ya. atau saya bisa menjadi suami dari putri saya bisa, meskipun hanya dengan akal ya. Kenapa? Akal kerjanya itu paling banyak oleh apa? Akal itu kerjanya paling banyak dikuasai oleh naluri jiwa tabiat kebinatangan baik binatang buas maupun binatang ternak binatang ternak kan kebutuhan biologis kembang biak saja ya tapi kalau binatang buas wah manusia itu punya watak dasar binatang buas menerkam, membunuh dan membunuh itu sebagai sebuah kesenangan bahaya bantang manusia ah ternyata dari kontak fisik yang sama kenapa ini bahagia kok ini tidak bahagia itu kan pertanyaan Makanya ada nikah. Itu ada nikah di mana kontak manusia ini disambung oleh hukum kehendak Allah. Nikah itu perintah siapa? Oh, orang tidak ada perintah, pasti nikah. Tapi kok ada perintahnya ya? Wankihu ayyam minkum. Nikahkan. Siapa yang diperintahkan menikahkan? Kaum muslimin. Kenapa kaum muslim itu punya konsep pernikahan? Saya bertanya, seluruh agama itu nya upacaranya? tapi bagaimana konsep setelah nikah itu jauh lebih lebih panjang itu ya, mana yang pemimpin, mana yang berkewajiban mencari nafkah, mana kontak-kontak konsekuensi dari pernikahan itu lahir anak, itu hanya Islam yang mengajarkan. makanya nikah itu bukan pelajarannya, tapi ajaran sehingga apa? litas kunu ilaiha itu allah ya supaya kamu tenang kepada istrimu dan ini tidak mungkin kalau tidak lewat ajaran Islam. Litaskunu ilya supaya kamu tenang kepada istrimu itu. Kenapa? Ketenangan itu modal kebahagiaan dan ini tidak mungkin dengan perzinahan meskipun kalau dipahami nikah itu kontak fisiknya. Lo, yang kontak fisik apa manusia saja? Enggak. Ternyata pertumbuhan bisa berbuah itu ada kontak fisiknya ini. Wa arsal nariahal la Kuutus angin itu mengkawinkan apa? Benang sari dan kepala putih, sehingga tumbuh buah. Kenapa? Benang sarinya diterbarkan oleh angin sehingga nempel kepada kepala putihnya, jadi buah. Apa? Siapa yang tidak nikah? Seluruh nikah. Tapi nikahnya manusia dikasih ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam bahasa hadis Ya. Almarah itu syakoh itu wanita itu adalah belahan jiwa bukan belahan fisik kalau belahan fisik binatang itu ada belahannya fisiknya itu ya. ini betina ini pejantannya kan ada ya nah, hadirin allah kemudian apa wajah Allah ya litas kuno itu ada kontak syariatnya agar kamu tenang kemudian wajah Allah dan Allah menjadikan itu perbuatan Allah itu secara fisik saya berbuat diikat oleh hukum mana wanita yang boleh dinikahi mana lelaki yang tidak boleh dinikahi. Jangankan pemimpin negara loh, pemimpin rumah saja harus dipilih. Kenapa? Ada misi. Anfusakum wa anfusakumu ahli kum naru. Selamatkan diri dan keluargamu dari neraka. Lo pemimpin rumah itu disarati, apalagi wali kota. Apalagi gubernur, kepala provinsi, apalagi kepala negara, dijak mana rakyatnya? Kalau dia tidak punya dasar, apa sih? Siapa sih manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Bahaya itu ya. Kalau saya punya pandangan manusia itu hanya fisiknya, lo bahaya. Kemudian wajah ala ba'inakum mawadatan warohma, itu perbuatan Allah itu. Dan Allah menjadikan antara kamu cinta kasih dan kasih sayang. Mawadah itu cinta birahi. Ya, warohmah dan kasih sayang ditutup oleh apa Inna lika la ayat liqumi ya sesungguhnya dalam hal besar itu itu ayat ya, ya la ayat bukti ya tafakaron bagi orang-orang yang menyediakan untuk berpikir menganalisa lebih dalam apakah benar saya ini hanya kontak fisik dengan istri saya dengan anak saya mertua saya orang-orang dekat saya ternyata apa itu konsekuensinya itu adalah hubungan hubungan batin nah, di sini hadirin rahimakumullah kita lupa dikasih konsep dasar semacam itu lupa di dalam surat Al Baqarah ayat 105. Nanti di rumah dibuka di angen-angen. Ini mahal program hidup ini. Kalau kerop perang hidup desain ya benda. Kalau umumnya desain casingnya HP itu ada desainernya itu ya. Coba kalau kita lihat HP tahun 85 ya modelnya besar besar dia, ya, bawanya kan berat itu ya orang mengatakan kalau anak-anak kita ini untuk balang anjing ini pak ini. ternyata butuh desain dan desain itu mahal ilmu desain. untuk mendesain satu casing HP hapil ya. coba kalau untuk mendesain manusia itu apakah bisa manusia Allah tidak menyerahkan desain manusia ini kecuali kepada Allah sendiri Saya yang mendesain manusia Bagaimana laku manusia Supaya tidak dikuasai naluria binatang ternak Maupun naluria binatang buasnya Disiak dalam surat Al-Baqarah ayat 105 ya. Bismillahirrahmanirrahim Itu Allah menegaskannya Mayawaddu Tidak suka dengan sangat itu ya Bukan sekedar tidak suka kalau tidak suka itu layuh, layuh layuhibbu, enggak senang. Tapi mayawattu tidak suka dengan sangatnya. Loh itu berarti apa? Mereka dengki apa yang mereka enggak punya. Apa yang didengki pada kita selaku kaum muslimin ini? Program hidup. Mayawattu tidak suka dengan sengitnya alladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri. Yang dikafiri orang kafir itu bukan adanya Allah. Yang dikafiri oleh orang kafir adalah Allah punya hak pilih mandiri untuk memilih standar yang mulia dan kemuliaan ini diberikan kepada siapa itu hak prerogatif Allah. Tidak bisa diganggu gugat itu. Allah memilih nabi-nabi. Dari nabi-nabi itu rasul. Allah memilih umat Islam, itu pilihan-pilihan Allah. Ma yawatul lazina kafaru min ahlil kitab dari jenis kafir ahlul kitab. Jadi sarah orang mengatakan, oh, kita jangan sok mengkafirkan. Bukan, bukan kita kafir mengkafirkan. Karena manusia tidak berhak membuat standarisasi ini kafir, ini muslim. Dah berhak. Ini ya. Jadi orang kafir dari jenis ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yaudin asoro. Ya. walal musrikun, tidak pula orang-orang musrik jadi yang mengkafirkan Yahudina seorang musrik itu bukan muslim ini standar, standar pilih insyaallah yang dikafiri mereka itu bukan adanya Allah jadi sepanjang sejarah manusia bukan kafir tentang adanya Allah tapi yang dikafiri adalah Allah itu punya apa? Allah yang tidak boleh disejajarkan wewenang Allah itu, yaitu wewenang membuat undang-undang yang undang-undang itu menjadi standar ini jahat atau baik, ini benar atau salah, ini buruk atau jelek atau baik, itu wewenang Allah. Ya, apa yang didenggi mereka pada kaum Muslimin itu? Ayunazilalaihum minkhoyrimirrofikum. Allah menurunkan standar kebaikan, kebenaran kepada kamu dari Tuhanmu. Apa itu Al-Qur'an? -Qur, Al Kalau Muslim sebelum kita Taurat, Injil, Jabur itu standarisasi kebenaran dan kesalahan, baik dan buruk. Ah di situ wallahu ya tahsibi rahmatihi Padahal Allah itu mengkhususkan rahmatnya siapa yang Dia kehendaki. Hadirin, mari kita buktikan. Banyak orang enggak benar karena enggak tahu kebenaran. Tapi banyak orang yang memungsuhi kebenaran. Justru apa? Dia lebih tahu kebenaran itu. Ini ada ayatnya ya. Wahmata lalu ilmimba dimaja ahumul ilmu bahyan bainahum. Mereka tidak mempertikaikan kebenaran Islam, ya, kecuali setelah datang penjelasan kepada mereka. Apa bahyan bainahum kedengkian diantara mereka? Nah, inilah kenikmatan program hidup, standarisasi nilai, dalam kita menilai kehidupan termasuk masalah kenikmatan tadi wallahu yah ta'syubi rahmati ma'ya Allah khususkan rahmatnya ini kepada siapa yang dikehendaki, jadi Al-Quran yang menjelaskan Al-Islam kemudian kita memeluk dikehendaki oleh Allah, jadi pemeluk Islam ini, itu sebetulnya pilihan pilihan Allah SWT Wahyuul Fadlil Alzim dan Allah itu memiliki karunia yang yang agung yang besar. Inilah yang selama ini kita tidak pahami. Mereka jauh lebih menguasai material. Ya kalau kita mengikuti perkembangan bagaimana guritali liberalisme, perusahaan-perusahaan besar dunia itu sudah dimiliki oleh Yahudi maupun Nasrani. Kita bicara ada faktanya itu ya. Itu ya ya di nasional kita sajalah dari 10 pengusaha besar Ya mungkin 1 2 itu pengusaha muslim itu pun kadang-kadang enggak -kadang memahami Islamnya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah Ibnu Athaillah menyimpulkan dalam kitab Al-Hikam itu ya. Ya. Nah, ini sebagai rumusan supaya kita dirumuskan dalam bahasa hikmah kalau ada orang mengatakan kata-kata mutiara supaya lebih paham dari bahasa yang ringkas bisa diingat ya di situ Ibnu Athaillah mengatakan gini anna berbagai macam bentuk kenikmatan jadi annaim itu kenikmatan wa intanwaat meskipun beragam nikmat kan beragam Allah menyebutkan itu kan wa asbahu alaikum ni'amahu Allah meliputkan kepada kamu nikmatnya zohiratan wa batinatan yang sifatnya lahir, sifatnya batin. Nah, yang lahir ini banyak dikenal dengan manajemen bagaimana, ya, menguasai pasar, memasarkan, ya, teknologi pemasaran, itu ya, itu kan dipelajari di kampus-kampus itu. Sampai lupa bagaimana manusia itu bukan sekedar itu, ya. Jadi kenikmatan itu walaupun beragam, madohiru gu kejala yang muncul fenomena mobil. Ya, ada orangmu punya mobil itu tidak mau bawa keluar ini. Ya, ada seorang teman yang jaga satu rumah bukan miliknya. Di situ ada Rolls-Royce, ya ada Alpaz, ada Lamborghini itu ya. Ini berapa apa setiap, setiap kali dinaiki oleh bosnya ini. Oh enggak, Pak, mungkin satu bulan sepisan. Itu pun dipakai meceng. Berapa perawatannya? 2 juta, 2 juta setengah. Itu pun kan menghidupkan menghidupkan apa? Kalau pagi menghidupkan mesinnya saja itu lu kalau tergores kan mahal ya, tergores mahal, chatnya mahal. Saya mengatakan apa? Ini saya yang menjaga atau saya yang dijaga? Nah coba, apakah orang kafir itu menguasai dunia sih? Nggak, dia dikuasai oleh dunianya. Yang seharusnya dia itu dijaga, tapi kenyataannya kan menjaga. Saya mengatakan nikmat itu bangun tidur, berangkat tidur sampai bangun tidur, tidur kembali dipenuhi dengan apa? menjaga aset-aset materialnya, sampai waktu untuk anaknya saja tidak ada itu. ada seseorang kalau malam minggu sudah tidak bisa dihubungi ternyata apa? dia punya waktu hanya semalam untuk anak istrinya selain itu untuk perusahaannya saya mengatakan, ini menjaga atau dijaga dunianya nah itu ya jadi gejala yang muncul itu berake, beraneka ragam nikmat itu ya.. ya.. fa'inna mahuwa sesungguhnya tidak lain nikmat itu bi syuhudi wa iktirobihi bahwa penyandang nikmat itu itu ya.. dengan kedekatannya kepada Allah kontak saya dengan istri itu ada hukum yang saya berlakukan bukan sekedar fisik ini ya. tapi ada apa kontak hukum? Bagaimana kontak hukum? Saya Muslim, dia muslimah makanya tidak boleh. Ini ya. seorang wanita muslimah, suaminya orang kafir, tidak boleh, tidak akan mungkin. Ini Allah lah yang mengatakan. Ini ya, hadirin allahumma seorang Muslim muslimah, tidak boleh dinikahi musrika musrik, tidak boleh. Ini ya, saya Muslim, nikah wanita musrika, tidak boleh saya. Kenapa? Itu hanya kontak fisik. Kebahagiaan tidak diletakkan di sana oleh Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana kedekatan Muslim kepada Allah bukan sholat, bukan di dalam sholat masjid saja. Bagaimana saya membelanjai istri dengan caranya Allah. Maka seorang Muslim itu pemimpin dalam rumahnya. Yang paling banyak disarati itu pemimpinnya apa rakyatnya. Rakyatnya yang paling banyak disarati. Kenapa? Ditaati harus memenuhi standar layak ditaati tapi pemimpin kita itu apa? memakai standar kelayakan ditaati dengan syariat kan enggak kan? yang penting uangnya banyak, bisa meraup suara yang terbanyak, siapapun dia bisa jadi pemimpin bagi kita pertanyaannya, apakah enggak bahaya itu? hadirin lakhimakumullah maka seorang suami akan menciptakan ketenangan di dalam rumahnya dengan cara syariatnya Allah sebab ketenangan itu dengan konsumsi sandang, pangan, papan yang halal menurut Allah. Ya, bukan sandangnya saja, bukan papannya saja, bukan pangannya saja, tapi diberlakukan hukum halal haram ndak pada sandang, pangan, papan itu. Karena kadang-kadang kita ini kok kan makan babi. Ndak mungkin mukmin makan babi. Karena babi itu haram materialnya. Contoh yang paling sederhana, mana yang haram? Kambing mencuri, babi membeli, mana yang haram? Podoh haram itu Ini haram material, ini prosesnya Insya Allah muslim itu mengkonsumsi haram, bukan materialnya Tapi mengambil harta, mengambil sandang, mengambil papan untuk keluarga kita Bukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Wal Azabu sedangkan Azab balak petaka tragedi ya wa intanawat madohiru meskipun beragam gejala yang muncul in nama sesungguhnya tidak lain tragedi balak yang beraneka ragam itu diwujudi hijabi karena apa adanya hijab dari Allah bagaimana hijab dengan Allah tidak ada hubungan taat Ya, saya taat kepada Allah dalam memberi belanja kepada istri. Kita taat kepada Allah dalam mendidik anak. Kita taat kepada Allah dalam memfasilitasi, memfasilitasi secara rohani maupun jasad kepada keluarga kita. Itu ada kontak-kontak syariat. Itulah yang menciptakan yang namanya ketenangan kebahagiaan. Ingat contoh yang sederhana tadi orang kafir tidak amukan mungkin, ya mengkencam yang namanya kebahagiaan dia hanya kesenangan ada ayatnya ini dia. ya la yaksabnalladina kafaru an <dengan> numli lahum khairul li anfusihim numli lahum li isma itu penegasan Allah ya janganlah orang kafir itu punya sangka artinya kita jangan punya sangka seperti mereka apa sangkaan orang kafir Annamanum li lahum khairun li anfusihim Bahwa ku kuyur material dunia itu baik Buat diri mereka Innamanum li lahum li yazdatu isma Tidak lain ku kuyur Kenikmatan yang begitu melimpah itu liyazdatu yazdatu isma Supaya bertambah dosanya Itu ya Hadirin lukhimah kumullah Quran ini kebenaran yang diinformasikan Tidak mungkin kalau tidak ditukung fakta empiris di dalam kehidupan manusia yang realitas ini ya makanya supaya kita tambah yakin fahami Quran kalau kurang faham cari pembuktian realitas supaya kita tambah yakin iman iya tapi yakin kadang-kadang belum supaya kita tidak punya standar keinginan seperti yang diingini oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dilanjutkan oleh ibnu atau Fasababul azabi wujudul hijab Maka sebab munculnya siksa Munculnya azab Munculnya berbagai macam tragedi Itu apa? Ya Wujudul hijabi Karena terhijab dari Allah Subhanahu SWT Kontak-kontak yang terjadi di antara kita ini Tidak ada penyambungnya syariat itu tadi Ya. Kemudian, wa'id ma'amun na'im, sedangkan kesempurnaan nikmat. Jangan kita berhayal di dunia ini. ya Wa'id ma'amun na'im bin nadhur ila wajihil karim. Dengan nanti memandang melihat kepada wajah Allah yang ma'amulia itu. Dunia ini hanya sekelumit waktu. Wa ma'amata ul khayatid dunia bil akhirah illa kulir. Tidak ada kenikmatan dunia dibanding akhirat sedikit kalau waktu singkat materialnya sedikit. Kenapa? Ini pandangan dia. Ya. Wa an-nayyuma inda robiqa ka al-fisa natin surat al-haji 47. Sesungguhnya sehari di sisi Allah di akhirat itu tolok ukur pembandingnya itu seribu tahun. Jadi kalau saya yang sakit di sana menderita di akhirat sehari sama dengan seribu tahun. Kalau kita bahagia di sana sehari itu sama dengan kebahagiaan seribu tahun. makanya ketika nanti orang kafir dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wataala, ditanya, ya, apakah kau pernah merasakan kenikmatan Allah Subhanahu Wataala di dunia? Ya Allah, tidak belum pernah saya merasakan kenikmatan sama sekali. Ketika saya merasakan betapa pedihnya siksamu ini, iya. Maka orang mukmin ketika masuk surga, pernahkah kau merasakan kenikmatan Allah? Sebelumnya, Ya Allah, saya belum pernah merasakan sebelumnya kenikmatan ini. Kenapa? Tidak nah, ada kenikmatan yang bisa dibandingkan dengan ini, Ya Allah. Itulah yang dimaksudkan hadis Nabi. Itu ya, dunia si senul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Artinya apa? Senikmat nikmat orang mukmin di dunia dibanding kenikmatan di surga itu. Maka seluruh dunia itu apa? Penjara-penjara Itu ya Maka ya, Al-Jannatu Sijnul Mu'min Wa Jannatul Kafir Dunia ini surganya Barik orang kafir Kenapa? Orang kafir itu kalau masuk neraka ya. Andai kan orang kafir itu nanti ya Di dunia itu bahagia terus Padahal tidak ada kan? Itu ya jadi dunia ini surga bagi orang kafir artinya apa? andekan orang kafir itu menderita terus di dunia ini dibanding penderitaan di neraka menderita dunia sepanjang hidup itu surga bagi orang kafir Hadirin, fakta-fakta empiris membuktikan bahwa kebahagiaan itu di tangan Allah SWT raih dengan caranya Allah jangan raih dengan caranya setan yang bahagia itu sudah diinformasikan dalam larangan maupun perintahnya Larangan yang kita tinggalkan di sanalah kebahagiaan. Larangan yang kita jalani itulah petaka. Perintah yang kita jalani di sanalah kebahagiaan. Perintah yang kita jauhi di sanalah petaka bagi kehidupan manusia. Hadirin, Ibnu Athaillah mengajak kita memandang kedalaman dunia ini. Namun banyak manusia yang tertipu oleh gemerlap dugem dunia ini padahal ada ayatnya ya ayyuhallazina amanu la yahurrunnakumul hayatut dunya Eh orang mukmin kamu jangan tertipu oleh kenikmatan dunia ini wala yahurrunnakum billahil ghurur jangan kau tertipu oleh tipu daya setan untuk apa? berhubungan intim dengan Tuhan yaitu Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa semoga telah ah, siang hari ini diantarkan oleh Allah menjadi satu pemahaman terkhusus bagaimana kita memandang sebuah kenikmatan dalam pandangan Islam. Ya, di sisi lain ada pemanda apa ada pemahaman yang dari orang kafir yang kita dilarang punya pandangan seperti mungsu-mungsunya Allah SWT Saya pikir ini mungkin ada sebagai bahan diskusi barangkali. Saya persilakan kalau ada. Ada yang ingin bertanya? <tuk tangan> <tuk tangan> ya, das itu. Ya, da. ya. Insyaallah doanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga telah asy yang hari ini diantarkan menjadi hidayah bagi kita. Allahumma salli wa sallim mubarak ala muhammadi wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna al onfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuakhidna inna sinna au ahto'na Rabbana wala tahmil alayna israngka mahamaltahu ala aladzina min kablina Rabbana wala tuhammilna ma la toquata lana bih wa'afu anna wawfillana warhamna Anta maulana wan surna 'alal al qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun assalamu 'alal assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh